Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Farman Jambek. Hari ini saya akan membahas tentang pesan yang belum sampai. Tapi sebelumnya seperti biasa saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan subscribe-nya yang setia juga nonton video-video saya. Sebelumnya saya ajak kopi, ngopi-ngopi, ngobrol perihal Islam. Ngopi juga ngobrolin perihal Islam. Selalu dengan hal yang sama dan diulang-ulang bahwa untuk memahami sesuatu kita harus rela harus santai enggak usah ngotot enggak usah marah-marah enggak -marah, usah merasa paling benar seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa ya benar bahwa Muhammad itu adalah nabi terakhir tidak ada yang mengklaim bahwa uh, ada nabi lagi setelah Muhammad karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad karena Muhammad adalah nabi terakhir karena dijelaskan di dalam ayatnya juga Muhammad khutamun nabi Muhammad adalah nabi terakhir ini yang perlu dipahami saya tidak menggeser apa yang sudah dipahami oleh anda bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang menyampaikan ilmu syariat nabi terakhir yang menyampaikan ilmu syariat syariat ini adalah keduniaan syariat ini adalah jalan pikiran sedangkan tarekat adalah jalan hati syariat dari kata sirot tarekat dari kata torik torik juga jalan sirot juga jalan tapi kalau syariat jalan pikiran kalau torikot jalan hati tarekat seperti tasawuf Tasawuf sebetulnya dari kata syufah Syufah itu artinya pelapah kurma Jadi orang-orang yang tidur di dalam bangunan Bangunan pinggirnya pakai pasir Dan bata di atasnya hanya pakai pelapah kurma Jadi syufah itu artinya pelapah kurma Tasawuf adalah orang-orang yang tinggal dengan di rumah yang atapnya cuma pelapah kurma sahut akhirnya jadi sufi. Itu masih di tingkatan bariqat, jalannya hati sehingga dia berzikir. Yang pernah saya jelaskan sebelumnya 250 km menuju Jakarta, 250 km menuju Jakarta, 250 km menuju Jakarta. Ini terus diulang-ulang, dikerini dan terkadang lupa untuk dilaksanakan, lupa untuk dijalani. Bahwa petunjuk-petunjuk itu Bukan hanya dipikirkan Bukan hanya dipahami Bukan hanya diketahui oleh akal pikiran Juga bukan hanya didikirkan oleh hati Tapi diperbuat. Seperti Bismillahirrahmanirrahim Bukan dengan menyebut nama Allah Kalau menyebut nama Allah Misalnya saya minum dengan menyebut nama kopi Berarti tidak minum kopi Tapi kalau saya minum kopi Berarti yang diminumnya adalah kopi kalau Bismillahirrahmanirrahim diartikan dengan menyebut nama Allah jadi hanya disebut saja nama Allah hanya diatas namakan saja Allahnya itu tidak berserta meliputi dirinya karena masih dalam ranah syariat. jadi syariat itu waktu itu hanya sampai terakhir kepada Nabi Muhammad jadi benar Muhammad itu adalah Nabi terakhir yang menyampaikan syariat. Saya tidak menyalahkan. Benar Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Tapi bukan khotamu rasulin, bukan rasul terakhir. Tapi Nabi terakhir, Nabi terakhir, khotamu nabiin, bukan khotamu rasulin. Hanya orang cerdas yang bisa menangkap. Maksudnya. Karena orang-orang yang masih berbelit di pikiran dan hati, apalagi di bumbu elan ngabsu, mudah terprovokasi kayak kolam yang sempit dan dangkal, itu akan menjadi emosi. Itu akan menjadi bahan celaan. Itu akan menjadi bahan fitnah. Khotamu Nabi, Nabi terakhir. Tapi bukan Khotamu Rasulin, kan? Dan Nabi terakhirnya yang menyampaikan syariah. Sedangkan syariat bukan akhir dari perjalanan menuju Islam kepada Allah. Syariat itu adalah jalan awal menuju kepada Islam kepada Allah di atasnya ada tarekat, hakikat dan ma'rifat. Maka syariat tidak akan mengubah, tidak akan mengubah apa yang sudah ada di aturan syariat. Jadi jangan berpikir bahwa Wah, ini akan mengubah syariat. Enggak, kalau misalnya masih doyan di syariat silakan saja datang ke majlis-majlis taklim, berguru ke uas, berguru ke uah, karena di, karena itu levelnya sampai situ baru bisa rehat. Biasanya kalau misalnya ini levelnya kalau misalnya tk sama sd. Kalau misalnya ini kan saya yang membicarakan tentang level sains, level sains, level universitas bahkan level profesor. Tiba-tiba ada orang, wah oh, ini akan mengubah aturan baru Tidak, saya tidak akan mengubah aturan baru Kalau anak kecil yang baru paham di TK dan SD Ya eh sudah, ikutin saja paham bang TK dan SD Saya tidak akan men men men menyatakan bahwa itu salah Karena harus dilalui dulu Harus selesai dulu pesannya Karena orang yang bisa menerima pesan hakikat maripa Adalah orang yang sudah lulus Dari dogma dan doktrin, Orang yang sudah keluar dari zona nyaman, out of the box bahasa Inggrisnya. Orang yang berani keluar dari jalur, orang yang berani keluar melebur dan membaur dengan semua agama, semua etnis, semua bangsa dan semua budaya, menyatu. Karena hakikatnya Allah itu ahad meliputi, akbar kebesaran Allah meliputi kebesaran semua makhluk yang telah diciptakannya. Jadi segala apa yang dilakukan manusia dosanya ditanggung oleh manusia sendiri bukan dikembalikan pada Allah. Suka ada yang bilang kalau benarnya dari, saya, dari Allah salahnya dari saya. Jadi artinya manusia yang mempertanggungjawabkan sendiri dosanya, manusia juga yang mempertanggungjawabkan sendiri benarnya. Nah, saya tidak menyerahi apa yang telah diatur dalam syariat beragama laksanakan karena itu benar itu tata cara duniawi tata cara bermasyarakat karena ketika Nabi Isa diutus itu untuk membuat aturan atau tata cara aturan itu kan tata cara syariat itu tata cara jadi tata cara makan yang benar begini tata cara bertemu dengan orang selalu senyum dan uluk salam Assalamualaikum Waalaikumsalam, itu sudah ditata lengkap di dalam syariat islam. Saya tidak menyatakan agama, karena tidak ada agama dalam islam. Ada juga syariat, dan syariat adalah jalan pikiran, tarikat adalah jalan hati. Jadi, saya tidak menggeser apa yang sudah ada dan dipahami dalam syariat, karena itu ibaratnya adalah dasar. Itu adalah sekolah dasar atau kayak TK teman-teman kanak-kanak ya bermain di situ aja. Kalau juga masih di situ, jangan bertanya kepada tentang hakikat dan ma'rifat. Begitupun dulu Musa ketika berguru kepada Hidir, boleh kamu memahami tentang hakikat dan ma'rifat tapi jangan banyak bertanya karena ini bukan jangkauan akal pikir. Dan saya tidak membuat aturan-aturan baru karena di dalam hakikat tidak ada aturan. Aturan itu adanya di syariat. Jadi kalau misalnya aturan makan, aturan tidur, harus begini, baca doa begitu, ya adanya di syariat. Di hakekat sedangkan apa yang saya sampaikan adalah hakikat dan makrifat. Jadi sudah tidak ada aturan. Benar dan salahnya dikembalikan kepada dirinya karena dirinya sudah memiliki dasar-dasar. Kalau seandainya anda agama Hindu mendengarkan bicara saya, benar dan salahnya ya menurut agama Hindu, agama Kristen. Agama Islam, silakan dikembalikan Ini berbelajar tentang rasa Rasa itu ini persal Untuk semua agama, untuk semua bangsa Untuk semua etnis Jadi saya tidak Memblok dalam satu persaudaraan Saya ini dengan kalian Dalam satu agama saja, tidak Dalam satu syariat saja, tidak Ini untuk semua syariat Dan saya tidak akan geser Apa yang sudah saya, Anda yakini Dalam syariat, Anda Kalau syariat syariatnya Islam, silakan. Saya syariatnya Kristen nih, Pak. Ya silakan, nggak masalah. Yang penting akur, yang penting ruk, rukun. Nah, ini yang kadang tidak sampai di ranah syariat. Sedangkan pesan yang tidak sampai kepada rasa akan menimbulkan fitnah yang lebih kejam. Seperti contohnya, saya ngobrol dengan perempuan, tarola misalnya namanya neneng Neng. E, nanti hari Minggu kita main yuk ke Hotel Merdeka sedangkan si nenek ini pintar ngaji suka sholat, kemesigit eh, rajin dakwah orang sholeh lah, sholehah lah wanita yang sholehah apa yang akan dipikirkannya ketika mendengar nih e, kita main yuk ke Sukabumi hari Minggu ke Hotel Merdeka yang dipikirkan ketika pesan ini sepotong, pasti negatif wah, mau ngajakin mesum nih orang, wah pikirannya jorok nih orang Najakin mesum, padahal pesannya belum sampai dari sepotong. Nah, padahal ada kelanjutannya, obrolan kelanjutannya. Nah di belakang Hotel Merdeka ini ada Ustadz Zainuddin Wah bagus itu ilmunya. Kita ngaji di belakang Hotel Merdeka, di belakang Hotel Merdeka ada Ustadz. Bagus itu rumahnya di sana. Kita kesana yuk. Ketika pesannya sampai utuh, maka hilanglah prasangka. Hilanglah suudon Hilanglah hasil dalam diri. Hilanglah fitnah. Tapi ketika pesannya belum sampai, maka kita akan berpendapat negatif. Kenapa kita berpendapat negatif? Karena kita mencernanya baru sepotong. Contoh, padi dimakan tikus. Benar. Tapi ketika salah koma ada sedikit, Padi di makan tikus. Kan jadi lain. Padahal katanya sama. Padi dimakan tikus. Benar, padi dimakan tikus. Padi dimakan tikus. Ini salah satu. Padahal dalam hakikat peneripat, tidak ada yang disebut salah dan benar. Tidak ada yang disebut gelap dan terang. Karena kita sudah menyatu. Tauhid dengan Allah. Inna lillahi wa inna iru rujun. Segalanya dikembangkan kepada Allah. Inna dina inda Allahil. Islam sesungguhnya jiwa yang diterima Bahwa Allah itu adalah berserah diri Terus katanya Tiba-tiba ada, ada yang berita Wah ini mau mengubah aturan-aturan Enggak -aturan, ya? ada, siapa yang mau mengubah aturan Aturan yang ada Dalam syariat yang udah laksanakan Karena levelnya beda Itu di level TK dan SD Ya belajarnya sama UAS Abdul Somad Atau belajarnya sama di Dayat Itu baru pos, baru cocok Karena memang tingkatannya baru diaturan, ya? Kalau ini kan hakikat itu berserah diri, hakikat ini adalah surrender dharma itu sudah tidak ada hak benar salah benar dolim baik enggak kita semuanya sudah kembali kepada allah menyatu tauhid dan aturan adanya di sengat aturan adanya di ranah pikiran Wirid adanya di ranah hati, sehingga di dalam hakikat ini kembali kepada rasa. Jadi sudah tidak ada aturan-aturan itu lagi karena apa yang ditolak oleh apa yang disampaikan oleh Musa pun kepada Tuhan begitu ini kebenaran dari Tuhan. Musa langsung menjawab, Anak Robakumul adalah Rob atau aturan tentang ketuhananku ilah yang paling benar akhirnya Musa ya tidak memaksa kan ya silakan saja artinya Bir zaman itu pun tidak menganggap dirinya Tuhan bukan dia menganggap aturan yang dipahaminya atau syariat yang dipahaminya yang paling benar anhar baku mulaakla artinya aturan syariat yang dipahami oleh Bir tentang syariat ketuhanan merasa lebih tinggi dan paling benar sehingga ketika Musa datang membawa satu hal yang baru ditolak ya silakan saja menutup diri tidak mau menerima hal yang baru pembaruan ya kalau terbiasa dengan gerobak saya tiba-tiba menawarkan naik helikopter wah saya nggak mau pakai helikopter saya pengennya pakai gerobak aja ya silakan saya kan memaksa tiba-tiba eh, orang terbiasa pakai telepon koin terus Tiba-tiba dari Cina menawarkan Android dan laptop yang terbaru. Oh saya mah nggak biasa, saya mah pengennya pakai telepon koin aja, telepon jadul, Ya mah, nggak masalah, saya nggak memaksakan. Laikrohapi din, tidak ada paksaan dalam jiwa, dalam jalannya jiwa. Ini kan din itu jalannya jiwa, jalannya rasa. Jalannya rasa yang berserah diri pada Allah, dinul. Islam Inna dina Indah Loyal Islam Semunanya Jiwa Yang diterima Kembali kepada Allah Adalah Berserah diri Di Nul Islam Jalannya jiwa Yang berserah diri Pada Allah Saya tidak memaksakan Saya pengen ikuti Naturan Islam Silahkan Sariah Benar Nabi Muhammad itu, Nabi terakhir Yang menyampaikan Sariah Tapi sariah Itu bukan Akhir Sariah Itu bahkan Justru baru Gerbang pertama Menuju tingkatan yang lebih tinggi yaitu tarekat, hakikat, dan maripat Dan jalan yang harusnya benar di itu harusnya mengenal dulu maripat Awaludin maripat dulu Jadi harusnya bukan dari syariat, harusnya dari maripat dulu Maripat, hakikat, tarekat, barulah syariat yang benar Kalau dia, dia belajarnya dari syariat, dari bawah ke atas itu api Api itu dari atas ke bawah eh dari bawah ke atas api dari bawah ke atas itu yang disebut ardun syariat ardun syariat bumi meskipun judulnya islam kalau syariat langit agama yang sama awal itu syariatnya dari maripat dulu awal udin maripat dulu awal mengenal din itu mengenal jiwa dengan maripat dulu maripat hakikat Sarekat, barulah tareka, eh, apa, tarekat, barulah sarekatnya benar Kalau dari sarekat, mentok Paling nyampe ke tarekat, gak nyampe ke hakikat Pesannya terpotong Inilah yang disebut pesan yang belum sampai Harusnya dari maripat dulu Turun ke hakikat, turun ke tarekat, turun ke sarekat Kalau dari sarekat dulu, mentok di tarekat 250 meter menuju sukabumi, 250 meter menuju sukabumi, 290 meter menuju sukabumi. Akhirnya cuma dibaca saja. Akhirnya cuma di diketahui aja oleh pikiran, tapi dia tidak kenal sama Allahnya. Akhirnya banyak mengobrol nama-nama Allah. Padahal sebelum mengenal Allah, kenali aja diri dulu. Kenali diri kita. Man aropa nafsu, pakot aropa robbahu, bareng siapa yang mengenal? dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi makrifatullah itu adalah pengenalan jati diri. Kalaupun saya tidak menggeser, soal sudah ada syariat Islam ini yang paling benar, tapi terakhir ini benar banget. Penampil terakhir yang menyampaikan syariat, ngerti nggak? Ngerti ya, Rasul yang menyampaikan syariat. Hah? Tapi sehari itu bukan akhir, tapi awal menuju perjalanan yang tinggi. Dan waktu itu Nabi Muhammad dan marifat dulu, dan mengenal Allah. Setelah miraj, Nabi Muhammad kan miraj dulu, barulah dia mendapat perintah sholat. Jadi miraj dulu, marifat dulu. Barulah sholatnya benar dari Allah. Bukan sholat untuk miraj, tapi miraj, barulah dia berhak untuk sholat. Disolatkan oleh Allah, bukan solat berkenak atas pikirannya dan hatinya. Kalau solatnya berkenak atas pikiran hati dan nafsunya, jadi tadi 250 km menuju Jakarta, 250 km menuju Jakarta. Allah, 250 km menuju Jakarta. Nah, itu begitu. Wah, oh, ini yang benar itu, begini. Nah, akhirnya juga dulu begitu. Sumpahnya demi Allah terus ucapannya ana robbakumullah aturanku aturan yang ku yakini itu lebih benar Anak robbakumul haqla rob itu bukan dia mengaku dirinya tuhan bukan aturan rob itu aturan bahasa dobiah aturan rob itu bukan uh, itu bukan mengaku dirinya tuhan bukan aturan syariat rob itu syariatnya dianggap paling benar maka semua dikumpulkan ke padanya Masing-masing pemirsa, saya tidak memaksakan. Saya membeberkan. Agar pesan yang saya sampaikan tidak sepotong. Tidak dipahami hanya sepotong. Kalau sepotong jadi kitna. Jadi seudor. Jadi buruk sangka. Padi dimakan tikus. Padi di makan tikus. Atau kalau di dalam sunda, barang mempikas susukan, jerut turun ke sawah sakota. Benar. Tapi ketika beda koma, beda lapar, beda terjemah, barang nepika susu kan jurut turun ke sawah sakota, kan jadi lain. Ya kan? Padi dimakan tikus, padi dimakan tikus. Barang nepika susu kan jurut turun ke sawah sakota. Barang nepika susu kan jurut turun ke sawah sakota lain. pemahaman, Deh, yuk. DA5, yuk ikut dengan AA ke Hotel Merdeka Wah si AA mesun nih Sepotong Pesannya, enggak nyampe Belum balik Padahal Nah DA5, di belakang Hotel Merdeka ini Ada guru ada Guru abang, dia yang menyampaikan Kebunangan hebat, ilmunya tinggi Dan nah, ketika saat pesannya Semua sampai Maka akan berubah pun. Oh iya Ternyata si abang ini mengajak kepada kebaikan Nah maka ketika kita mencerna suatu kalimat Jangan sepotong Perhatikan setiap ayat-ayatnya Sepotong di penggal akan berubah maknanya Itulah yang ingin saya sampaikan bahwa jangan pernah memotong-motong pesan karena ketika pesan itu tidak sampai secara utuh ke dalam diri kita maka kita akan berbuat sangka dan berprasangka buruk kepada orang lain. Terima kasih. Semoga video kali ini yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Semoga Allah merahmati dan melindungi kita semua, juga membimbing kita agar kembali kepadanya dengan berserah di Islamlah hanya kepada Allah berserah dirilah hanya kepada Allah Inna dina Innaulohil Islam sesungguhnya jiwa yang diterima kembali pada Allah adalah berserah diri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh